saya ni Sarahma juga bareng teman-teman New Monata. Okay. Kali ini spesial menghibur teman-teman Neomofa di manapun kalian berada yang ada di rumah. Dan pesan saya juga teman-teman New Monata, buat kalian semuanya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa aturan tetap harus dipakai ya. Oh, oh. Harus tetap jaga jarak. Oke. Okay. Jangan lupa pakai masker ke mana-mana. pakai hand sanitizer dan juga cuci tangan ya. Okay. Pokoknya jaga kesehatan dan tetap semangat. Sh Kali ini buat kalian semuanya ada satu single dari saya sendiri yang terbaru judulnya ada Lupa Kasih Sayang ciptaan dari Johan Vero yang sudah di mm aransemen cantik bareng New Monata. Oke. Okay. <laughs> Langsung saja ini buat kalian semuanya New Monata.